hai semua terima kasih tadi sudah menyaksikan video klipnya uh, menurut kita uh, video klip yang sekali ini uh, saudara-saudara mencoba menggabungkan beberapa apa uh, elemen uh, elemen di, di dalam uh, cerita habis itu uh, visual effect habis itu uh, banyak hal lagi yang lainnya asupannya ya Jadi uh, dia pengen di video, video ini ada semuanya Jadi ada adegan kita main bandnya ada Terus ada Terus effect yang, ya, visual ya. effectnya juga ada Pengen ada juga ceritanya so, juga ya. ada Jadi band lu lakukan itu semua jadi satu Jadi satu masalah yang menarik Ya biar uh, konsepnya kurang lebih seperti cover aset, cover scene Ya kurang lebih seperti itu Sutradaranya Mas Rizal, teman-temannya. Uh, model rekrutnya yeah. uh, Pevita, Pevita Pearce. Lokasinya waktu itu kita di Gudang. Itu Sudir. pernah kita pakai uh, sutradar yang sama juga di uh, Kisah Cinta Pu. Eh, Mas Rizal yeah. juga sih. Masih di sini. Syutingnya lum nggak terlalu lama sih standar ya standar sehari-hari, sehari kita bekerja. Jadi, lagu Hidup untuk mematih tanpamu ini pada intinya sih, pada intinya setelah di setelah dipadatkan lagi artinya adalah, intinya cuma satu jangan terlalu bergantung terhadap ter ter ter ter ter satu orang itu aja proses lagunya ini juga lumayan uh, unik ya sebenarnya karena lagunya sendiri lagunya sendiri tanpa lirik gitu udah udah, udah ada sejak tahun Jadi, betul betul itu tujuh, jadi pas lagi pembuatan album uh, hari yang cerah lagi itu udah ada cuma liriknya belum lengkap waktu seperti itu nah. memang saya waktu itu nggak nggak nggak dan kita juga nggak berhasil menyelesaikannya gitu so, <tuh> sehingga pada akhirnya sempat ada beberapa musisi yang mencoba juga untuk menuliskan uh, liriknya tapi juga pasti itu gak berhasil sampai terakhir pada saat kita lagi rekaman album ini yang buat hari Akhirnya, endelig uh, Rian, mencoba prøver at Dan uh, setelah og efter at have prøvet, at have sangen, er det ikke noget problem. Så Yang er det, der er det, der er det. Det, der er det, der er det. Det, der er